Tanya mungkin di luar tempat masalah mayit karena kondisi tubuhnya bengkuk tidak lurus apakah boleh diluruskan karena pernah saya saksikan ada mayit seperti itu lalu diusahakan oleh ahlinya sehingga bisa lurus padahal itu menyakitkan. Kemudian setelah seketika ketika dimandikan si mayit tersebut kata syah mayitnya harus dibersihkan maaf ini buburnya dengan jari di lilit kain. Apa itu tidak menyakitkan atau bolehkah menurut syara? Bahkan jari-jari kukunya itu yang Kotor itu pakai lidi, dicunggil-cunggil, di dalamnya kotor. Bahkan kukunya yang panjang-panjang digunting. Apa boleh itu? Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang punya tubuh tidak lurus karena memang aslinya seperti itu, atau karena faktor usia, faktor sepuh. Kemudian setelah meninggal dunia bagaimana? Apakah harus diluruskan? Jawabnya tidak. Itu menghinakan mayat dan hukumnya haram. Biarkan seperti itu. Tidak bisa. Orang kok begitu mau dia kepak begitu. Jadi kayak ayam diingkung begitu. Ayam geprak nanti. Ya boleh. Jadi jangan kita macam-macam urusan mayat. itu. Tugas kita hanya mengkaufani, memandikan mengkavani. Memandikan itu pun sekedarnya untuk meratakan air sekujur tubuh. Kalaupun harus lebih dari itu pun dengan cara yang terhormat ingin membersihkan dengan sempurna dengan cara yang terhormat bukan seperti kita mencuci baju di ucak-ucak begitu atau membersihkan daging kambing yang mau dimasak tidak hormati mayat itu kemudian ada pun membersihkan mohon maaf, bagian-bagian yang tersembunyi apakah lubang belakang atau lipatan-lipatan jika itu batas aurat maka memang begitu ajarannya, harus kita pakai lapis karena yang haram dipandang haram disentuh, kita kalau menyentuh begitu haram, biarpun mayat kalau kita ingin memandikan jenazah, kalau menyentuh bagian yang yang uh, aurat mulai dari paha, khususnya aurat besar, lubang depan, lubang belakang, hendaknya kita pakai wajib kita pakai pelapis. Tapi yang lembut bukan kain kasar yang menyakitkan. Ada celana yang keras itu kan? Nah, akan tapi dengan kain yang lembut, dengan cara yang lembut, dibarengi dengan air seperti ini, dan tidak perlu dipaksakan. Yang mampu dan masuk ditekan perutnya pelan-pelan agar keluar semua kotorannya setelah itu bersihkan dengan penuh kelembutan ada pun masalah kugun dan sebagainya pun dibersihkan dengan cara yang lembut dengan cara yang lembut kalau pun tidak dibersihkan maka itu tidak ada masalah kalau pun harus dipotong pun juga tidak dipotong tidak ada masalah pun intinya harus kita perlakukan dengan cara hormat bukan seenaknya langsung dicungkil kayak nyungkil apa apalagi ih sampai ngomontari yang enggak enggak. lebih baik tidak usah dipotong sebab ada lidah itu lidah yang enggak bisa diam Namanya orang sakit lama-lama dong. Semuanya banyak kotor orang sakit. Empat puluh hari dia sakit tidak mandi. Sampai kadang-kadang sambil menjutit hidung Tidak perlu seperti itu. Makanya yang memandikan mayat itu dipilih dari orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Kalau yang meninggal perempuan yang memandikan perempuan. Boleh dari kaum laki-laki yang mahrum. Kalau meninggal laki-laki yang memandikan adalah laki-laki yang terpilih. Kemudian kalaupun perempuan yang mahrum. Jika tidak, kalau ada laki-laki meninggal, tidak ada laki-laki yang memandikannya. Dan juga tidak ada perempuan yang mahrab, tidak ada istrinya juga. Maka tidak dimandikan. Dan setelah tidak dimandikan, tidak disolati. Dan tidak dosa. Kenapa dipaksakan? Misalnya ini komunitas laki-laki semua. Tidak tahu ibunya kemana. Pokoknya misal saja. Laki semuanya. Perempuannya tidak ada. Hah? Tinggal satu anak perempuan, meninggal setelah itu. Ayo, diapain. Dari laki-laki ini, tidak ada yang mahram dengan dia. Tidak ada yang saudaranya, tidak ada bapaknya. Orang lain yang halal menikah semuanya kalau dengan dia. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama mengatakan kebanyakan ulama dari mata syafi'i, Ya sudah, selagi tidak ada yang memandikannya, maka tidak perlu dimandikan. Tidak wajib bagi kita memandikan. Nanti akan menyentuh kulit kita ke kulitnya. Membuka auratnya haram, pengennya mendapatkan keutamaan pahala, tapi malah haram. Setelah itu, ya sudah. Karena tidak dimandikan, cukup dikafani. Karena tidak dimandikan maka tidak disalati. Loh gimana? Ya sudah karena kewajiban kita tidak ada karena kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi ada pendapat dalam para a'immah kita termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan jummam ditayamumi. Ibnu Hajar mengatakan tayamum kalau tayamum kan cuma maka, muka sama tangan, tidak terlalu muka, itu pun yang menyentuh bumi harus dengan pelapis. Misalnya kita ambil sapu tangan atau apa kita sentuhkan ke debu ditayamumkan kepada jenazah perempuan tersebut. Kemudian tangannya setelah itu boleh dikafani, eh, boleh dikafani kemudian boleh disolati. Itu mendapat Ibnu Hajar Al-Heithami. Artinya betul-betul hati-hati, bukan seenaknya. Apalagi ada sebagian di kampung itu diintip-intip kalau orang mandikan Haram hukumnya. Baik, termasuk itu tadi kalau ingin merawat jenazah dengan kemuliaan, dengan cara yang mulia, cara mandikan yang mulia, bukan disemprot dengan keran atau semprot untuk, "Wah, biar bersih." Sampai mohon maaf, yang namanya orang meninggal itu lembut. Kalau separuh hidungnya itu buka, mulutnya big. Jadi, jadi nggak bisa kayak mainan itu nanti. Hati-hati, hormat. Karena terkadang nabani ada muliakan mereka di saat kita merawat mereka. Jangan sampai kita itu merendahkan mayat, termasuk mohon maaf yang nempel tangannya, karena satu hal luka lama di rumah sakit, akhirnya nggak usah dibuka. Nggak usah. Jadi jangan sampai dihinakan mayat. Disebutkan oleh para ulama Islam ini. Biarkan seperti itu. Dan memandikan mayat sederhana. Kalau seandainya mayat kita guyur rak itu sudah cukup. Daripada harus bersih, sampai bersih-bersih, kayak -bersih, sekayak mamak. Akhirnya auratnya kita membuka. Biarpun lagi dengan lagi, tidak boleh seenaknya. Tetap di bawah satir. Anda laki-laki memandikan mayat laki-laki. Maka harus tetap bawah satir. Ada satirnya. Kalau tangan masuk ke bawah satir, itu pun tangan harus ada. Lapisnya. itu harus. Ini atapnya ditambahkan. Di nazar. Oh, uh -huh.